sayyidina Muhammadin amin amin kulli lahdatin abada adadani wa akhrijna min wa hadd lana wa barokha tik wa anzur alaina ya arhamar rahimin allahumma nas'aluka جئنا بالعافيه يا ارحم الراحمين ربنا اعطنا من لدنك رحمه والبنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه Sayyidina Muhammad bin Abdullah Al-Husein As-Sabi'aini. <tuh> Karena besok hari Asyura, maka mungkin kita akan berbicara uh, sedikit banyak tentang hari Asyura. Mungkin Ustaz besok kuliah jadi enggak uh, bisa mengisi oleh uh, karenanya jadi hari ini kita akan jelaskan tentang keutamaan <tuh> Hari Ashura adalah salah satu daripada hari-hari yang istimewa sepanjang tahun. Selain daripada Hari Arafah, Hari Lebaran dan lain sebagainya. Dan tentunya setiap hari yang istimewa itu tidak terlepas daripada kejadian yang terjadi di dalamnya. Hari Ashura itu menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah taala karena beberapa hal memang Allah ciptakan dan terjadi pada hari itu sehingga pantas jika Allah taala memuliakan hari ini adapun kemuliaan yang memang Allah ciptakan pada hari ini adalah beberapa hal sebagai berikut di antaranya adalah Allah SWT menciptakan Nabi Adam itu pada hari Ashura. Kemudian, Allah juga menerima tobatnya Nabi Adam pada hari Ashura. Nabi Idris diangkat oleh Allah SWT ke langit pada hari Ashura. Kemudian, Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah SWT dan dikeluarkan dari kapal yang ditumpanginya selama enam bulan lamanya karena seluruh bumi ini tertutup dengan banjir jadi bukan cuma di tempat beliau berada tapi semua bumi itu dipenuhi dengan air banjir itu selama enam bulan ketika Nabi Noor itu diturunkan dari kapal Kemudian si Ibrahim AS Ketika beliau itu melakukan pelecehan Yang dianggap oleh mereka pelecehan Tapi kalau kita menganggapnya Itu adalah sebuah perjuangan Dengan apa? Dengan Menjadikan berhala Yang mereka sembah itu Semuanya berjatuhan Lalu kemudian kapak yang dibutuhkan yang paling besar, sehingga pada waktu ditanyakan diketahui hal itu maka dicari-cari orangnya ketahuanlah Nabi Ibrahim. Ketika diketahui Nabi Ibrahim yang melakukannya, ditanya, kenapa kau melakukannya? Tidak, saya tidak melakukannya. Kata dia, yang melakukannya itu kan Tuhan yang besar itu. Ayo, tak mereka mana mungkin Tuhan yang besar itu yang melakukannya? Paknya ada di lehernya berarti dia dong yang melakukannya. Oh, tak mungkin. Tak mungkin dia melakukannya. Nah, ketika dia mengatakan tak mungkin dia melakukannya, kalau ia ya, kenapa kau sombah? Nah, itu, nah, itu ke kecerdikan dan kepintaran saya boleh pada waktu itu saya boleh melakukannya di saat beliau itu masih muda, okay. berani. Nah, sehingga Diputuskanlah oleh Namrud pada waktu itu untuk membakar sinema sudah dinyalakan dan dikumpulkan kayu bakar serta menyalakannya dengan api yang membara tumpukan kayu bakar itu sangat tinggi sampai seluruh kota itu terkepung dengan asap seperti asap sekarang ini tapi bukan asap karena kebakaran hutan karena kayu bakar itu yang setelah karena saking antusiasnya mereka itu membunuh atau membakar Seseorang yang melecehkan Tuhan mereka, maka masing-masing daripada masyarakat itu mempergunakan kayu bakar sampai kayu bakarnya begitu banyaknya. Akhirnya mereka kebuman sendiri kayu bakar yang banyak seperti itu. Bagaimana akan masuk ke surau Ibrahim ya, di tengah-tengahnya itu? Akhirnya iblis yang memberitahu caranya adalah, Bikin ketepil ketepil yang besar tidak ke besar untuk melepaskan si Ibrahim supaya dia masuk ke dalam tengah-tengah api pada waktu itu ketika mereka sudah menariknya si Ibrahim dengan kuat-kuat nah, ternyata ditahan oleh malaikat Jibril Jib untuk batu si Ibrahim akhirnya Iblis lagi-lagi membisiki mereka dan mengatakan, oh caranya mudah itu Ibrahim akan enggak bisa dilepaskan karena ada, ada malaikat yang memegangnya. Dan tidak akan mampu untuk melepaskan diri daripada malaikat itu. Bagaimana caranya? Ambil seorang wanita yang tidak pakai jilbab. Ambillah nah, ya. wanita yang tidak pakai jilbab, taruh di sampingnya, mancing di sampingnya ketempel yang besar itu. Jika ada perempuan yang terbuka orotnya di depan para laki-laki yang bukan mahromnya, langsung mereka Barulah bisa Kemudian ketika bisa Detik-detik akhir akan dilepaskan si Ibrahim Datanglah Malika Jibril Yang mengatakan apa yang perlu aku bantu Perintahkan aku Apa saja yang kau mau Kata si Ibrahim Kalau kepada kamu aku tidak membutuhkannya Kalau kepada Allah Allah lebih tahu dengan keadaanku Maka kemudian Subhanallah Ketika sudah lepaskan si Ibrahim dari katapel yang besar itu begitu sampai di tengah api itu kalau jadikan api itu berubah fungsinya ya tadinya panas membakar ini dingin dan menyejukkan masing-masing nah, Ibrahim walaupun kayunya habis terbakar setelah selesai dicari-cari maksudnya dicari kerangkanya enggak eh, tuhnya hidup masih sehat enggak terkena sedikit pun daripada eh, hitamnya abu, abu kayu bakar itu dengan itu Dengan jadian itu banyak yang Mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim AS Nah itu terjadinya kapan? Itu hari Ashura Itu di antara kemuliaan yang Allah berikan pada hari ini nah, Sehingga hari ini patut dimuliakan oleh Bani Israel Dan juga oleh kaum muslimin Karena mereka itu juga Nabi-Nabi kita Nabi-Nabi semuanya itu Berasal daripada Allah Utusan Allah Kemudian Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa Dan diantaranya Nabi Yusuf AS Dibebaskan daripada Penjara nah, jadi Setelah Dia itu berbuat sesuatu Yang disangkanya oleh Kaumnya Nabi Yusuf yang merayu Istrinya Raja itu nah, Sehingga Dia kemudian diberikan pilihan mau lepas atau tidak nah, kalau mau lepas itu, ya tuduhan itu sudah kamu harus di penjara kalau mau lepas Dia ya akan dijelaskan oleh orang kecil itu akan dijelaskan itu oleh orang kecil itu tapi tetap dia itu lebih memilih di penjara daripada terjadi fitnah nah, ya betul kemudian beliau itu di penjara sekian tahun lamanya lepasnya itu keluar dari penjara itu adalah hari asyura jadi hari asyura itu kemenangan hari kemenangan bagi siapa Sayyidina Yusuf Kemudian Nabi Yakub, dia diberikan pemulihan penglihatan setelah sekian lama tidak bisa melihat atau rabung penglihatannya pada hari Ashuroh. Nah, jadi bekas-bekas daripada suatu kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada para kekasihnya itu masih bisa. kebaikan-kebaikan yang besar itu yang terjadi ia merupakan suatu fenomena di dunia ini itu kan terjadi hari asyura sehingga pak hari asyura itu adalah hari yang berkah hari kemenangan hari kemuliaan maka siapapun yang ada di situ dan bertepatan Allah berkehendak memberikan kemuliaan kemenangan kepadaNya maka dia akan menang dia akan jaya dia akan mulia dia akan dicintai oleh Allah swt nah, oleh karenanya dari dahulu hingga kini setiap hari-hari yang mulia itu Dirayakan Untuk mendapatkan kemuliaan Seperti yang kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka itu Oleh karena kita diberitakan Untuk bersyukur, bersyukur Bagaimana caranya Caranya adalah dengan ibadah tentunya Tidak ada bersyukur itu dengan Tanpa ibadah bersyukur itu dengan ibadah nah, Ibadah diperintahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah Dengan melaksanakan puah, Puasa Kemudian Nabi Ayub orang Nabi yang diberikan cobaan yang begitu besarnya yang kesabarannya itu membuat takjub para malaikat puncaknya itu Allah Ta'ala memberikan segala macam cobaan yang diberikan kepadanya itu kemudian disingkap semuanya disembuhkan dari penyakitnya dikembalikan lagi kesehatan badannya itu pada hari Ashura sehingga hari Ashura ini juga merupakan Hari kemuliaan bagi mereka yang sakit InsyaAllah akan mendapatkan kesembuhan Jadi semua kemuliaan yang Allah berikan Pada hari Ashura itu InsyaAllah akan menularkan kebaikan pada harinya Dan siapapun yang mengalaminya Dengan landasan ibadah Kemudian Laut merah itu Dibelah dua untuk menyelamatkan siapa Nabi Musa Dari kejarannya Ber'aun itu terjadi pada hari Ashura. Kemudian Nabi Dawud Diampuni kesalahannya Oleh Allah SWT Kesalahan apa itu? Kesalahan Karena menikahi Istrinya bawahannya Padahal itu istri yang ke 100 Jadi Sedangkan bawahnya itu punya istri 1 saja Ditegur oleh Allah SWT nah, Kemudian dia bertobat selama 40 tahun Namanya dan diterima oleh Allah SWT kemudian Nabi Sulaiman, Allah berikan kerajaan yang tidak pernah akan diberikan kepada siapapun juga itu juga terjadi pada hari asyuruh sehingga pekerajaannya beliau itu tidak pernah diberikan kepada siapapun juga karena apa? beliau itu raja manusia, raja juga jin raja setan raja semuanya, jadi semua makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya, tunduk kepada Nabi Sulaiman, setannya pun juga tunduk pada Nabi Sulaiman, takut pada Nabi Sulaiman dan beliaulah satu-satunya manusia yang bisa menguasai Ufuk, barat dan timur, selatan dan utara Seluruh dunia berada dalam kegamannya Itu Nabi Sulaiman. Kapan diberikan? Ah Diberikan ke kerajaan itu dan kemuliaan itu pada hari Kemudian Allah SWT mengangkat Nabi Isa Ketika akan dibunuh oleh mereka-mereka Bani Israel yang mengkhianatinya Maka Allah taala mengangkat Nabi Isa ke atas langit dan digantikan sebagai gantinya dengan lupa wajahnya itu muridnya yang mengkhianatinya itu. sehingga sekarang Nabi Isa berada di atas langit sana dan nanti di akhir zaman dia akan keluar tapi bukan dengan membawa syariatnya tapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disimpulkan bahwasanya nabi yang masih hidup sekarang ini ada ada dua di atas Dua di bumi Yang di atas siapa? Nabi Isa dan Nabi Idris Sedangkan di bumi Nabi Hidir dan Nabi Il Ilyas gitu. Kemudian Allah juga menciptakan Alam semesta ini Hari Ashura Kemudian tepatnya Hari Ashura yang akan datang ini Tepat pada harinya Itu apa? hari Jumat, Allah menciptakan alat sosial hari Jumat dan Allah akan menjadikan hari kiamat juga hari Jumat. memulai dunia ini hari Jumat mengakhiri juga hari Jumat nah, jadi hari Jumat itu hari yang menakutkan sebetulnya tapi untuk kita mengembirakan, kenapa hari Jumat hari libur jadi hari panjang dan hari kemuliaan insyaallah, karena kita betul-betul menjadikan hari Jumat sebagai hari peribadatan hari untuk ibadah kemudian Allah juga mengangkat dan menyelamatkan Nabi SAW daripada racun yang pernah dimakan oleh Nabi yang dibubuhkan kepada kambing yang dimasak oleh seorang wanita Yahudi ya. dan dimana ceritanya itu adalah dari dahulu sampai sekarang orang-orang Yahudi itu benci kepada Islam dan termasuk di zamannya Nabi, dengan segala cara mereka itu berusaha untuk mengikis kemuliaan dan kejayaan Islam, dan berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu, ketika Nabi Rasul sedang duduk-duduk bersama sahabatnya, tiba-tiba datanglah seorang yang pria, perempuan, yang membawa kambing yang sudah dimasaknya, tapi dibubuhi sebutnya dengan acun. Karena Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya Sehingga Pada waktu itu selain Sena Muhammad dan Sena Mbakar Siddiq Meninggal semuanya nah, Jadi berapa belas orang itu meninggal Karena racun itu Tapi Nabi Muhammad eh, Oleh Allah Ta'ala diselamatkan Bahkan Nabi Muhammad pada waktu dia akan makan kambingnya pun dia sudah pernah Berbicara kepada Nabi Muhammad Jangan kau makan aku Karena di dalam diriku itu ada racunnya Dia ngasih tahu kepada tetapi dia sebagai seorang nabi, seorang rasul yang harus menjalankan perintah Allah SWT untuk melaksanakannya. Maka dia tetap memakannya. <tuh> walaupun dia tahu disitu karena itu adalah termasuk dari sang Allah Taala kepada dirinya. Sama seperti Nabi Zakaria AS ketika dia itu masuk ke dalam pepohonan. Karena dikejar mereka umatnya untuk membunuhnya maka kundang Nabi Zakaria masuk ke dalam sebuah pohon sehingga mereka memberitahu kepada umatnya Nabi Zakaria itu Ketahuilah bosnya Nabi yang kalian cari itu, itu di dalam pohon ini Kalau tidak percaya coba gergaji aja pohonnya nah, Ketika mereka percaya dan menggergajinya, Itu pertama kali gergaji itu kena kepada kulitnya Nabi Zakaria Maka Nabi Zakaria berteriak di sakit Ketika berteriak maka mereka ciprih datang Dan yang kan Nabi Zakaria engkau dilarang untuk berteriak Kalau kau masih melakukannya Maka kau akan dihapuskan Daripada dewan para nabi Jadi itu perintahnya Allah Ta'ala kepada para nabi Maka di sini kita akan katakan bahwasannya Cobaannya nabi itu adalah cobaan yang paling berat Tidak mampu kita itu melaksanakannya Makanya jangan pernah kita itu Meminta kepada Allah Ta'ala Ya Allah berikan aku sabaran nabi Tidak mampu. mampu kita. Berikan aku cobaannya nabi Tidak mampu Atau berikan aku kerikmatan nabi Tidak mampu kita mensyukurinya nah, Lebih baik kita minta yang biasa-biasa saja Seperti diajarkan Nabi kita Muhammad SAW Kemudian Di antara Allah yang Allah muliakan Adalah pertama kali Allah menurunkan rahmat ke bumi ini Hari Jumat Dan pertama kali Allah menurunkan hujan Di dunia ini Itu terjadi hari Jumat nah, Sehingga hari Jumat itu hari hujan Hari rahmat Hari kesembuhan Hari kejayaan Hari keselamatan Jadi hari-hari yang banyak itu terjadinya Hari Jumat Kemudian Allah menciptakan arasnya di atas sana Itu juga Hari Jumat Allah menciptakan lawul mahfud Hari Jumat Allah menciptakan alam dan semua makhluknya Hari Jumat Dan khususnya Allah menciptakan Malaikat Jibri Sebagai rajanya para malaikat. Juga hari Jumat. Sehingga hari Jumat ini merupakan eh, bukan hari Jumat saja, hari Ashura. Tempatnya hari Jumat pada waktu itu. Ya. Dan Alhamdulillah kebetulan tahun ini hari Ashuranya tepat pada waktu hari Jumat. Sehingga diharapkan kemuliaannya akan berlebih. Memang. Karena jangan dibiarkan. Terus gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan untuk hari Jumat ini sebagai hari yang mulia? Yang pertama kita hendaknya berpuasa hari ini juga karena hari ini adalah hari Tasu'a. Ah. Memang benar Nabi Muhammad tidak pernah berpuasa pada hari -e, Tasu'a, ah. tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya kalau seumpama aku masih hidup pada tahun depan, maka aku niscaya akan berpuasa pada hari 9 Muharram itu. Ya ternyata 3 bulan Puasa Ashura ini Kalau kita laksanakan Maka pahala Yang akan kita dapatkan itu Berupa pengampunan Dosa selama Satu tahun Jadi kalau puasa Arafah Satu tahun sebelumnya dan satu tahun setelahnya Tapi kalau puasa Ashura Itu satu tahun sebelumnya Nah jadi kan luar biasa Jadi satu tahun sebelum tahun ini Kita akan diampuni semua dosa-dosanya Tinggal kita harus menjaga supaya tahun depan ini jangan sampai kita berdosah lagi. Nah, oleh karena itu maka e, kalau bisa puasa hari ini. kalau bisa tahu kan maksudnya kalau bisa nah, kalau bisa misalnya puasa hari ini tapi nggak ngantuk di kelas. itu artinya kalau bisa kalau bisa seumpama puasa hari ini tapi tidak sampai menledorkan kewajiban. kalau bisa puasa hari ini tapi ketika tidak sampai ketinggalan dan bersama imam sholat maghrib. Nah, kalau bisa seperti itu silahkan puasa hari ini. Nah kalau sompama tidak bisa aluebek tidak puasa. Imam nah, berusaha puasa hari ini. Emang, kenapa usah nggak puasa ya? Karena ustad e, memandang puasanya yang namanya belajar dan mengajar itu lebih mulia utamanya. Nah kalau sekiranya kita lemas kalau baik puasa karena belajar itu paling akhirnya pekerjaan sun Sunnah. Tapi kalau besok kita puasa karena iman hari asyurohnya hari yang paling utama itu kan nah, jadi walaupun besok besar pulia tetap besar puasa. Nah, tapi itu kan tidak sampai menledorkan atau melupakan kewajiban kita sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang pengajar. Kemudian ada beberapa hal yang disunahkan dilakukan pada hari Asyuroh nah, kita akan membahasnya. Yang pertama adalah kita disunahkan untuk membaca surat Al-Imran sebanyak berapa? Sebanyak berapa? 360 atau 1.000? Nah, dari mulai di malam itu bacanya, karena Asyuroh itu maksudnya dari mulai malam 1.000. Jadi bulan-bulan, uh, jadi ya, bulan haram, Fem itu maksudnya itu dari Maghrib. Kemudian yang terdaftarkan juga adalah pada hari Ashura besok kita ber, kita melaksanakan sholat. Nah, jadi sholat apa? Sholat tahajud nanti malam. Nanti Kalau sudah biasanya sholat tahajud itu doa kita <coughs> sampai 12 belas rakaat misalnya. Terus besok sholat Isra kita laksanakan sholat duha kita tambah ke belia badia yang biasanya dua rakaat dua rakaat tambah jadi empat rakaat. kenapa semua ibadah yang dilakukan pada hari esok pada tanggal 10 asyurah itu itu adalah dilipat-gandakan sampai berlipat-lipat jadi sholat, sholat hajat sholat shihur, minta pada Allah Ta'ala pada hari esok untuk dikabulkan hajat kita semuanya kemudian hendaknya kita itu berziarok kepada orang alim nah, masalahnya kan kita tidak bisa keluar Status-status kalian yang ada di pondok sini. Itu juga orang alim. Nah, orang alim itu adalah orang yang berilmu yang mengamalkan dengan ilmunya. Itu sudah pada hari tanggal 10 Muharram itu untuk datang kepada orang alim. Walaupun ini semuanya ada hadis-hadis yang lemah, ada hadis yang kuat, hadis yang kuat cuma hanya masalah puasa saja. Tapi kalau yang lainnya itu hadisnya biasanya uh, apa umumnya itu lemah. Tapi walaupun Kemudian, jangan cumaziarotok gitu loh, ziarot tapi bawa sesuatu. Biasakan seperti itu, Itu namanya Soan atau nyabis kata orang Madura. Nyabis atau soan itu datang bareng alim, bukan cuma datang tapi bawa sesuatu, bawa hadiah seperti sahabat-sahabat Nabi ketika datang pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, waktahil pakai <coughs> celak. Kena untuk bercela. Kapan? Nanti malam. Mau tidur tu? Mem itu kan sudah mulai maghrib nanti malam sudah masuk asyura sudah. Sudah semua amaran itu digandakan dan memang kita disunahkan kalau mau bercela itu bukan pagi hari, bukan siang hari. kalau bercela itu ketika maka mau tid, mau tidur. Bahkan bercelah ketika mau tidur itu banyak manfaatnya di antaranya kita bisa bermimpi yang bagus-bagus asal kita dalam keadaan Iat sunnah Itu bisa menyebabkan kita bermimpi Dengan mimpi yang indah, yang bagus Indah-indah menurut orang sekarang ya. menurut, uh, Maksudnya mimpi aulia, InsyaAllah dan mimpi Nabi Muhammad InsyaAllah ya. Kemudian Yang tidak kalah besarnya Pahalanya yang harusnya kita lakukan Dan insyaAllah akan kita lakukan Seperti biasanya Apa itu mengusap kepalanya Anak yatim Tapi mengusapnya itu Pakai uang doang gitu mengusap itu bukan harus maksudnya itu menyantuni menyenangkan hatinya anak yatim bukan cuma mengusap doang gitu. oh itu anak yatim diusap usap ya siap rambutnya rusak nah. Nah, jadi maksudnya bernyant, disantuni nggak harus pegang kepalanya nggak harusnya maksudnya menyenangkan gitu. Nah, cuma kalau kita kalau kalau kita mengusap anak yang yang bukan yatim yatim itu ini depan. Begini, seperti itu. <tuh> Siapa yatim itu? Yatim itu adalah yang tidak punya ayah dan kakek. Dia belum balik. Kalau sudah balik, maka tidak sebenarnya yatim. Tapi sebagian ulama mengatakan bahawa yatim itu adalah yang tidak punya ayah dan kakek sampai dia kawin. Selama dia eh, apa, belum dia kawin, belum ada yang menang. Kemudian Di antaranya juga adalah Bersodakoh <coughs> Diberantahkan untuk hari Asyurah itu Untuk kita banyak bersodakoh Terutamanya bagi yang tidak Berpuasa kan emang, kalau kita berpuasa Kita akan dapatkan pahala Berupa ampunan untuk tahun sebelumnya Kalau kita lagi haid gimana Kasih makan orang berpuasa Nanti ya jadi misalnya Pak bermodalkan 10.000 kan Cukup beli indomie sama minuman Atau beli bakso sama minuman Atau beli apa saja yang untuk digunakan Untuk berbuka puasa nah, Jadilah dia itu seperti orang yang berpuasa di bukti hari Ashura itu nah, Jadi bagi yang mazuro Maka adanya beri makan orang yang berpuasa Supaya juga dapat pahalanya orang yang berpuas Puasa. Karena Nabi Wasalam bersabda seperti itu manfaat tarosai iman. Karena lahuh mislo ajreh bilah yang kusumin hujuri Shay. Barangsiapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan makan seperti pahalanya. Tidak berkurang sedikit pun. Nah, jadi yang yang yang Mazura besok hendaknya nah, membuat makanan atau membeli makanan diberikan kepada orang yang berpuasa. Pokoknya besok harus dijadikan sebagai hari kemuliaan. Dan hari yang saling Berbuat baik nah, Jadi yang berpuasa, doakan orang yang berpuasa Yang berpuasa, beri makan Orang yang yang tidak berpuasa Beri makan orang yang berpuasa Jadi kita saling sama-sama e, Tolong, menolong Bantu, membantu, bahu, membahu Untuk mendapatkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Di antaranya adalah Kalau kita sudah berkeluarga Maka hendaknya kita berikan Kemuliaan lebih Nafkah yang lebih Untuk menyenangkan keluarga Misalnya apa? Biasanya ustaz kasih uang sama ustazah Lebih, nah, setelah itu Ustazah menyenangkan anak-anaknya Nah gitu, seperti itu nah, Kamu tidak punya keluarga Gimana caranya? Ya sudah senangkan sumut-sumut Yang di pohon-pohon itu, kan keluarga kita juga kan nah, Atau di depan kamar kamu itu ada binatang apa kasih makan Anggap aja keluarga lah gitu. Ya kan daripada Pengong aja gak bisa mempraktekannya Sudah pakai itu aja saja Anggap keluarga ini keluarga Aku kasih gitu. seperti api hurairah itu Kenapa dikatakan api hurairah? Karena dia itu suka kucing Jadi itu kalau sudah ada Makanan lebih maka dia dicari kucing Kasih makan kucing Abizar kenapa dikatakan abizar Ayahnya semua Kenapa dia paling suka itu dengan gula, sesuatu yang manis. Nah, itu sesuatu yang manis dibawa ke labang-labang tempat semut berada, kasih sedekah so, itu. Nah, jadi besok yang nggak punya keluarga seperti kalian semuanya nih, M -m, maka cari kucing Pokoknya besok hari kenyangnya kucing, hari kenyangnya semut, hari kenyangnya kelinci. Nah, tapi jangan ambil numpuknya di sini. Harus modal gitu loh. M -m, itu namanya nggak kasih, <tuh> meluaskan. Kenapa? Pahalanya besar. Ahlan ya dulur-dulur ini. Baik. Manwassala 'alayhi yawm asyura. Bassallahu 'alaihi wa sallam. Barang siapa yang meluaskan rezekinya, nafkahnya kepada keluarganya pada hari Asyura, maka niscaya Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun sampai Asyura ke depan. Nah, makanya ini kesempatan besok. Telepon apa kamu, Ba? Katanya Rasulullah tuh gini Ba. Akhirnya lebih banyak duit. Kalau masih kamu Hari esok besok nah Berarti Dia akan dimulahkan rezekinya. Ini kesempatan Catat baik-baik Nah ini yang perlu Catat ini ya Baik Sampaikan kepada mereka Semuanya Terus Jadi ingatkan Keluarga kita siapa Lincing Kucing Nah Tikus jangan nah, Itu tikus merusak Soalnya <tuh> Baik Seperti dia Pokoknya apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan Ya, seperti keluarga ke sini karena ada kerabat, ada adik, ada kakak, lingkungan, sanak-paman kita dengan harapan kita mendapatkan pahala Kemudian baca surat ehlas bukan 360 tapi 1000 baca itu si 360. Ya. Tapi kalau qul itu 1000. Nah, kemudian sedangkan apa yang telah disebutkan tadi web itu berdasarkan hadis-hadis yang valid kecuali dua hal itu apa puasa sama tausiyah lil iyal memberikan perluasan nafkah memberikan rezeki lebih kepada keluarga itu hadisnya itu uh, sahih nah, makanya walaupun berdasarkan hadis yang lemah tapi kita harapkan karena ini dalam hal yang fadhil berkaitan dengan maka diharapkan tetap kita itu melaksanakannya dengan Berarti kalau di suhaif itu tidak sambung pada Nabi Muhammad Atau pasti tidak sambung Bisa jadi sambung cuma karena yang meriwetkan hadis itu adalah uh, Seorang yang bukan jadi sigoh ah, eh, Tapi bisa jadi hadis itu memang benar sampai pada Nabi Muhammad AS. Dan disunakan juga pada hari esok ke Man, Mandi dengan niat mandi sunnah Ashura Katanya kalau mandi pada hari asyura Dia akan bebas dari segala macam penyakit nah, Niat kan penyakit jerawat hilang, panu hilang tulisan hilang semuanya hilang minta pada Allah seperti itu gitu. Nah, kecuali kematian, penyakit kematian tidak akan hilang kalau sudah ditentukan Allah Ta'ala tahun itu dia meninggal maka mandi itu tidak akan mengangkatnya tapi kalau penyakit penyakitnya insyaAllah terangkat, jadi niatnya mandi sunat al-ashro nah kemudian <tuh> <tuh> disunahkan juga untuk setelah mandi itu baca iya ratus kali, itu katanya bisa mengeluarkan aura wajah kita, sehingga kelihatan tanpa cantik gitu. Nah, ya. itu semuanya disunahkan jadi saling gotong royong, saling bantu-membantu bahu-membahu, saling mengingatkan untuk kita laksanakan besok semua yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW hanya kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan kemuliaan itu, termasuk yang mendapatkan kejayaan itu termasuk yang Allah muliakan hari esok termasuk yang Allah berikan kesembuhan hari esok terutamanya daripada penyakit hati dan setelahnya penyakit tohir dan semoga kita semua dipanjangkan umurnya dan badan sehat walafiat semoga kita diluaskan rizkinya begitu pula orang tua kita semoga Allah meluaskan rizki mereka semuanya Allah singkap seberbagai macam balak yang terjadi di Indonesia terutamanya mereka yang terkena dengan wabah asap dengan musibah asap musibah-musibah yang lainnya itu dan semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk pemerintah supaya dia bisa mengatur negeri ini dengan sejahtera, dengan aman dengan sentosa, sehingga masyarakatnya dan kaum menjadi kaum muslimin yang berpegang teguh dengan agamanya dan kuat keimanannya serta ketakwaannya Al-Hadziniyah wa'alikulliniyati wa'ala manawasa wa'ala al-Fatiha al يا ربانا عن